Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'dah Wa ala alihi wa sahbihi amma ba'dah Pada pertemuan kemarin Kita telah mengambil Poin terakhir Dari Syarat wajib wudhu Yaitu Apa poin terakhir kemarin Siapa yang bisa mengucapkan Niat Diwajibkannya berniat Ketika melaksanakan wudhu Sebagai bentuk ibadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa syarat ini Adalah syarat yang Diprioritaskan Apa sebabnya Kenapa kok dituntut Kita harus niat Sebelum melaksanakan wudu? Sebabnya Hah? Niat yang pertama Adalah syarat untuk seseorang itu mendapatkan pahala. Sebuah amalan yang besar tatkala tidak diniatkan karena Allah tidak berharga dan tidak ada nilainya di sisi Allah karena dia tidak memberikannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena niatannya itu tadi yang tidak diberikan untuk Allah, maka dia tidak pantas pula untuk mendapatkan anugerah dari Allah berupa pahala. Paham tuh. Ini yang pertama. Dia tidak mendapatkan pahala yang kedua, sebabnya apa? Naam. Niat juga adalah suatu pembeda antara seseorang melaksanakan ibadah dengan orang yang melakukan suatu kebiasaan tertentu. Bedakan dengan niat akan terbedakan orang yang melakukan suatu ibadah di dalam syariat namun niatannya tidak dalam rangka ibadah dia tidak akan mendapatkan apa-apa contoh orang yang berpuasa orang yang berpuasa karena dalam rangka diet mengecilkan badan atau berat badan tidak akan mendapatkan pahala meskipun dia berpuasa orang yang berpuasa Karena akan dilaksanakan operasi Untuk dirinya Dia melakukan puasa Menahan makan, minum Nah Tapi tidak akan mendapatkan pahala Karena dia tidak berniat untuk Allah subhanahu wa ta'ala Berbeda dengan orang yang berpuasa Namun dia Sengaja memberikan puasanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Demikian pula Wudhu Demikian pula dalam hal Wudu. Barakallahu fikum Sekarang kita masuk ke Bagian berikutnya Qala al-imamu syaukani rahimahullahu ta'ala Faslun Fi mustahabbatihi Pasal Yang menerangkan tentang Sunnah-sunnah dalam wudhu Pasal baru Yaitu Beliau mu'alif akan menyebutkan Sunnah-sunnah apa saja Yang terdapat dalam Wudhu kita Kita tadi sudah melewati Tentang wajib wudhu Wajib wudhu itu apa? Yang pertama niat Yang kedua mencuci muka yang ketiga membasuh tangan, yang keempat mengusap kepala dan yang terakhir kelima adalah mencuci kaki. Ini wajib. Satu hilang tidak sah wudunya. Nah, satu hilang tidak sah wudunya. Sekarang kita masuk ke istihbab. Qala Imam Syaukani <Suluhi> rahimahullah, at-tatslisu fi ghairi ar-ra'si. yaitu semuanya dilakukan dengan tiga tiga kata si penulis semuanya dilakukan dengan tiga tiga kecuali kepala apa maknanya maknanya adalah disunahkan untuk mengganjilkan bilangan sebanyak tiga kali dalam membasuh anggota Wuduk kecuali kepala. Ini karena hadis yang sahih bersumber dari Uthman radhiyallahu taalaanhu bahwasanya Nabi saw. Tawadhu asalasan asalasan. Nabi saw itu tatkala berwuduk dia melakukannya sebanyak 3 kali 3 kali. Dari poinnya saja kita bisa mengambil pelajaran satu. Dari poinnya saja kita bisa mengambil pelajaran satu. Yang pertama adalah bilangan tiga kali dalam wudhu merupakan sunnah. Dari poin yang disebutkan muallim saja kita sudah mengambil kesimpulan bahwasanya bilangan mencuci anggota wudhu sebanyak tiga kali adalah sunnah bukan wajib. Ini poin yang pertama. Kenapa kita katakan demikian? Karena di sana ternyata juga ada hadis yang menerangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu di bawah bilangan tiga yaitu dua kali dua kali. Hadisnya adalah hadis Abdullah bin Zaid bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Berwudu tawal doa merotain dua kali dua kali hadis ini juga sama diriwayatkan oleh Imam Ahmad hanya saja yang satunya diriwayat Imam Bukhari jadi yang tiga yang tiga bilangan tiga itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim Nabi saw berwudu tiga kali tiga kali itu riwayatnya Imam Ahmad dan Imam Muslim kalau yang dua kali dua kali itu riwayatnya Imam Ahmad juga dan Imam Bukhari. Fahim tum sampai sini. Nam, kajidil ilmu bilkitabah ikat ilmu itu dengan tulisan. Berarti yang terakhir dua dikategorikan sebagai sunnah juga. Artinya apa? Di sana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah melakukan di bawah dua. Tadi bilangan tiga sunnah karena datang hadis yang bunyinya dua. Rewatnya juga kuat. Ternyata di sana juga ada hadis lain yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudhu dengan satu satu. Yaitu hadis yang diriwayatkan dari Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah. Rasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a marratan marratan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu sekali-sekali. Bagian wajah dibasuh sekali, tangan sekali, kepala diusap sekali, kaki pun dicuci sekali. Riwayat ini juga riwayat Al-Imam Bukhari dan selain beliau. Sekarang kita punya tiga versi wudu. Yang pertama Tiga itu sunnah. Dua itu sunnah. Satu itu wajib. Nah. Barakallahu wa'alaikum. Kalau seandainya kita katakan satu itu sunnah, berarti ditinggalkan juga gak apa-apa. Akhirnya gak wujud. Nah, Barakallahu wa'alaikum. Kita katakan, Tiga itu sunnah. Dua itu sunnah. Satu itu Wajib, Karena satu adalah syarat wudhu yang baku. Basuhan berikut-berikutnya itu adalah sunnah. Kenapa? Katanya Imam An-Nawawi dan Ibn Rushd. Al-Ijma' ala anna al-wajib maratan maratan wa ala anna al Thalath sunnatun. Ibn Rushd dan Al-Imam An-Nawawi mengatakan semuanya sepakat dari kalangan para ulama, para sahabat dan kaum muslimin bahawasanya wudhu yang wajib itu dilakukan sebanyak satu kali, satu kali. Dan selebihnya, yaitu bilangan dua dan tiga, itu merupakan sunnah. Itu merupakan sunnah. Ini bisa kita praktekkan tatkala kita minim air. Sebagaimana yang telah kita kisahkan. Kami dan beberapa kawan-kawan tatkala berada di tanah suci haram. Tidak memungkinkan kita untuk keluar dari masjid. Dikarenakan jauhnya tempat wudu. Akhirnya kami membawa segelas air zam-zam. Yang digunakan untuk. Berwuduk di area yang sudah disiapkan. Dari gelas itu tadi kita berwuduk seminim mungkin. Agar tidak mengotori lantai masjid. Tapi juga kita memprioritaskan agar anggota wuduk kita itu basah. Jadi kita wuduknya sekali-sekali. Kemudian menjaga agar anggota wuduknya tetap benar-benar kondisi basah. Kalaupun bisa diambil maka ambil dua, karena kita susah mengambil. Sebagian ada yang mengambil dua, ada yang mengambilnya kanan dua, kiri dua gelas. Tangan kanannya dua gelas, kirinya dua gelas. Ada yang lebih parah kanannya tiga, kirinya tiga. Tapi kalau bisa mencukupkan dengan satu gelas atau dua gelasnya maka itu yang afdal. Karena alhamdulillah kita justru bisa memperkaya hadis. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pertanyaannya Bolehkah Mencampur setiap bilangan Set, Kalau kita tahu yang wajib itu satu Yang lain itu sunnah Boleh gak kita mencampur Yang satu kita Bagian Untuk tertentu sekali Yang lainnya dua kali, yang lainnya tiga kali Boleh gak jawabannya boleh. jawabannya boleh. Ngawur Ustaz tak ngawur, tak ngawur. Karena di sana Nabi saw juga mencontohkan untuk umatnya dari hadis Abdullah bin Zaid beliau mengisahkan bahwasanya Rasulullah saw berwuduk fakir salawat jahu talatan, mencuci mukanya sebanyak tiga kali. Wahai saleyadehi maraten. Tatkala turun ke tangan, dicucinya dua kali. Uama sahro sahu maraten dan mengusap kepalanya sekali. Berarti dilakukannya tiga, dua, satu. Dicampur. Nah, ini yang beliau kisahkan. Rasulullah Taala anhu dan hadis ini juga riwayat. Al Imam Al Bukhari dan Al Imam Muslim muttafaqun alaih. Kalau diacak selain itu gimana? Mukanya sekali, tangannya dua kali, kepalanya sekali, diacak. Kita katakan boleh, tapi kalau ingin mencontoh sunnah, sunnahnya Nabi wajah tiga kali, tangan dua kali, kepala satu kali dan kaki dua kali. Enam. Kenapa kita ingin mencampur tapi tidak mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau mau melakukan satu, ya semuanya diseragamkan satu. Biar rajin. Dua, ya dua semua. Tiga, tiga semua. Kalau mau dicampur, ya caranya Nabi. Tiga untuk wajah, dua untuk tangan dan kaki, satu untuk kepala. Rajin kan Islam? Nambarkallahu fikum. Dicampur tapi tetap rajin. Barakallahu fikum. Yang terakhir adalah pembahasan hukum mengusap atau mencuci anggota wudhu lebih dari tiga kali cucian. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Perkara ini adalah perkara yang mungkar. Perkara ini perkara yang mungkar. Tidak pernah diizinkan oleh syariat. Melebihi bilangan tiga kali. Meskipun itu ganjil. Mau lima, tujuh. Itu perkara yang mungkar. Melebihi bilangan tiga. Tidak boleh. Tidak boleh melebihi tiga kali cucian. Karena Nabi SAW bersabda kepada seorang Arabi. Seorang Budak. Seorang badui Arab Badui. Yang datang kepada Rasulullah SAW kemudian menanyakan tentang tata cara wudhu. Lantas Rasulullah SAW pun mempraktekkan. Jawabannya dengan praktek. Beliau mencuci semuanya tiga kali, tiga kali. Diambil bilangan yang paling maksimal. Setelah itu beliau bersabda. Hathal wudhu. Faman zada ala hada, Faqad asa'a wa ta'adda wa zhalam. Inilah tata cara wudhu yang benar. Maka barang siapa yang melebihi ini, Melebihi bilangan tiga kali, Tiga kali, Dia telah berbuat hal yang jelek, Melampaui batas, Dan bersikap zalim. Ancamannya keras. Sifatnya, Sifat buruknya tiga. Berbuat jelek terhadap agama, melampaui batas dan berlaku zalim wal iaad Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al Albani rahimahullahu taala dengan derajat hasanun sahih bahkan Imam Ahmad dan Imam Ishaq mengatakan la yazidu ala thalath illa rajulun mubtala Wahdah Madhabu Ahmad Wa Ishak Wa Koyurishima tidak ada yang menambah bilangan yang melebihi tiga kecuali dia adalah seorang yang mubtala orang yang dikenal ujian sama Allah selalu was was selalu hidupnya berbuat jelek selalu bersifat buruk karena tidak pernah puas dengan bilangan tiga ini yang pertama Pertanyaannya Bagaimana jika kita telah membasuh Anggota wudhu tersebut Sebanyak tiga kali Namun ternyata kita sadar Setelah itu Bagian tertentu yang diwajibkan untuk dibasuh Atau diusap Tidak terkena air Gimana Gimana? Apakah dia berhenti Dari tiganya ini tadi Atau Diulangi lagi Dari satu dua dan tiga Fadolah ada yang punya mungkin jawaban Dia telah mencuci salah satu anggota wudhu Ternyata tatkala sudah selesai Dia mendapati salah satu anggota wudhunya Yang wajib untuk terkena air Masih kering apa yang harus dia lakukan? Mengulang wudhunya dari awal. Tiga kali, tiga kali, tiga kali. Atau pada bagian tertentu yang kering tadi dia tambah. Jadi yang kering itu tadi misalnya tangan kanan ini. Tangan kanan yang kering cuci lagi. Karena masih kering dicuci lagi. Berarti dia menambah bilangan menjadi empat. Mana yang? sepantasnya untuk dia lakukan. Diulangi lagi katanya. Barakallahu fikum. Ada yang punya jawaban? Mungkin bisa sambil menyerap dari pelajaran-pelajaran yang sudah kita lewati sehingga memiliki sedikit gambaran untuk menjawab. Tafadhal. Coba lebih kritis, nampak. Diingat-ingat, diingat-ingat syarat ketentuan kemudian inti dari wudu kemudian enam digabungkan semua itu maklumat kita kemudian tatkala dihadapkan dengan permasalahan seperti ini kita mampu menyajikan dengan jawaban yang tepat jika, jika, bagian yang wajib, uh -uh. Maka, jika bagian yang wajib maka diulangi lagi dari awal atau di bagian itu saja Nah. Karena kita sudah ada hadis yang sorry, Sahih nah. Barakallahu fikum Jawabannya adalah dilihat Jawabannya Dilihat, ini fungsinya kita mempelajari Ilmu fikih, kita tidak terburu-buru Untuk menghukumi Suatu permasalahan Karena fikih itu luas, salah bicara Kita akan dimintai pertanggung Jawaban Dilihat kondisinya Dari dia wudhu Dari dia wudhu Kemudian mendapati keringnya salah satu anggota wudhu Yang seharusnya wajib Untuk basah Dilihat Masihkah ada sisa Dari anggota wudhu tersebut yang basah Sehingga Dari anggota yang basah itu Kita Letakkan pada bagian yang kering Misal kita sudah mencuci tangan, kemudian mendapati ternyata setelah kaki setelah kaki kita selesai mencuci kaki kiri sebanyak tiga kali kita mendapati di sana siku bagian sikunya itu masih kering, masih ada basah di bagian tangan kita pergelangannya atau bagian tangannya kita usapkan ke bagian kering tadi supaya basah. Ini cara yang pertama. Tanpa kita menambah bilangan cucian ya, Ini yang pertama Yang kedua Kalau seandainya kita mendapati keringnya anggota tersebut Setelah seluruh badan kita kering Setelah kering Kan kelihatan itu Misalnya di bagian kaki Kita ruku Waktu anggota kering Masih ada yang bahasa kita apa? Busik ya Masih ada busiknya sedikit putih, kotor itu, misal bagian tumit, atau bagian depan atau bagian samping dari kaki dan kita yakin, ini berarti bagian yang belum terkena air karena yang lainnya bersih hanya bagian ini saja yang busik atau kotor maka kita katakan di sini batal sholatnya, ulangi wudhunya dari awal ulangi wudhunya dari awal, bukannya dia cuma mencuci kaki saja sebanyak tiga kali, karena apa? Seluruh badannya telah mengering Dari air Ini Poin Dan yang terakhir Kalau seandainya kita ragu Jumlah bilangannya Apakah kita telah membasuhnya Dua kali Atau tiga kali Maka kata para ulama Hendaklah kita Menyingkirkan keraguan dan membangun sesuatu di atas keyakinan. Yaitu apa? Bangun di atas keyakinan yang paling kecil. Karena kalau kita bilang sama dia. Mungkin satu kali. Dia gak akan terima. Enggak. Kalau satu kali gak mungkin. Ini kalau gak dua, tiga. Faham itu? Faham itu ya? Kalau kita bilang mundur lagi dia gak akan mau. Enggak. Kalau satu gak mungkin. Kalau gak dua, ini tiga. Nah kalau gitu dua. Ambil bilangan yang paling Kecil dua, kemudian basuh lagi untuk yang ketiga kalinya. Demikian pula nanti ini akan bermanfaat pada ibadah-ibadah yang lain seperti ibadah salat, ibadah tawaf, ibadah lempar jumroh dan yang lain-lainnya yang itu mengandung bilangan-bilangan tertentu. Ilahuna halmin sual, ada yang mau ditanyakan? illa mia konsail subhanallahu wa bihamdillah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik kita bertemu di pekan berikutnya insyaallah